Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ikhwani fit din azzakmullahi Qala shaykh Zaid al-madkhali Hafidhahullah وَدِلَّتُ الْإِيمَانِ بِهَذَا الرُّقْنِ الْعَظِيمِ Dan dalil-dalil yang menunjukkan keharusan beriman kepada rukun yang agung ini. كَثِيرَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ Banyak sekali kita dapati di dalam Al-Quran dan di dalam Asunnah. As La yungkiruha ilakahfirun. Tidak ada yang mengingkari, mengingkari tentang dalil-dalil itu kecuali orang kafir. Dalil yang menunjukkan keharusan kita untuk beriman kepada takdir Allah wala yaulaha bighairi ta'wil wala yu'awwiluha bighairi ta'wilil illa jahilun aw mutajahilun dan tidaklah akan menafsirkan dalil-dalil Keharusan beriman kepada takdir Allah itu dengan tanpa dalil yang dengan tanpa dengan tanpa penafsiran yang benar kecuali jahilun atau mutajahilun kecuali orang jahil atau orang yang pura-pura jahil. Qala Allah taala Allah yang Maha Tinggi telah berfirman Wahalaq kullu shein faqaddarahu taqdira Surat Al Furqan ayat kedua. Dan Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira. Maka Allah tentukan takdirnya dengan kadar masing-masing. WhatsApp -masing. tak? Di sahih muslim <coughs> an abdullah ibn amr ibn al as radhiyallahu anhuma qala dan telah pasti beritanya di dalam sahih muslim dari abdullah ibn amr ibn al as qala beliau memberitakan menceritakan sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqul Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Inna Allah kataba maqadiral khala'iqah bahwa Allah menciptakan takdir-takdir segenap makhluk Qabla'an yakhluqas samawati wal arda Bi khamsina alfa sanatin Sebelum Allah menciptakan Langit yang tujuh dan bumi lima puluh ribu tahun ini disebutkan dalam riwayat muslim dalam sohihnya uh, bab hijaju adam musa alaihimassalam lima puluh ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi itu tentu tahun bukan ukuran dunia Kalau tahun ukuran dunia ialah 360 kali terbitnya matahari Kan gitu Tahun 360 hari Tapi kalau tahun ukuran akhirat Itu disebutkan Ka'al fisanatin mimma da'ubun ta Seribu tahun dalam hitungan kalian Sehari Sehari Panjangnya seribu tahun Dalam hitungan kita hitungi. Jadi Berarti kalau Lima puluh ribu tahun sebelum terciptanya Langit dan bumi sudah dituliskan takdir Segala sesuatu, segala kejadian, maknanya ya dikalikan seribu, 50, 50 juta tahun sebelum terciptanya langit dan bumi dalam hitungan kita 50 juta tahun. Tetapi dihitungan akhirat 50 juta tahun. Nah, ada Sebelum adanya segala sesuatu Allah menciptakan aras Kemudian Allah menciptakan air Dan diletakkan arasnya di atas air Kemudian Allah menciptakan kolam Kemudian Allah perintahkan kolam itu untuk menulis Segala takdir kejadian apapun yang rinci serinci-rincinya, sampai rambut kita bergerak pun, itu sudah tertulis takdirnya 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Detik kapan bergerak, karena apa dia bergerak, dan kemana bergeraknya, ke depan, ke belakang, atau ke kanan, ke kiri semuanya sudah tertulis di sini takdir kita atau takdir segala kejadian di alam ini jadi Allah maha tahu apa yang akan terjadi karena apa yang akan terjadi sudah di dalam takdir Allah tidak akan meleset. Apa yang ditakdirkan oleh Allah itu kepada kejadian lain, tak mungkin. Begitu. Wahai Raudali kagfir dan riwayat lain selain itu banyak kita dapati. Womn hadhi nusus syari'ati yattazhu lil mu'min saliki fi imanihi. Dan dari nas-nas dalil-dalil yang jelas ini Akan menjadi gamblanglah bagi seorang mukmin yang benar-benar mukmin Fi imanihi dalam hal keimanannya Anna kulla taharrukatil makhlukatil al-ikhtiariyati Wa ghairil ikhtiariyati bahwasanya segenap taharrukat, gerakan-gerakan makhluk segenap makhluk baik yang ikhtiyariyah yang dari hasil upaya makhluk itu ataupun yang ghairu ikhtiyariyah seperti bukan hasil upaya kita seperti apa? gerak-gerik jantung, paru-paru darah kita ini bukan ikhtiar kita dia bergerak kita perintahkan atau tidak tetap bergerak Kita berusaha atau tidak ya tetap bergerak Itu gerakan makhluk Ataupun yang ikhtiaria yaitu dari upaya kita nah, Yang kita lakukan dengan kesadaran kita semua itu La takhruju'an iradatillaita baraka wa ta'ala Tidak akan keluar Dari kehendak Allah yang maha mulia dan maha tinggi Tidak mungkin yang tidak dikehendaki oleh Allah terjadi Tidak mungkin Ya Bal kullu ma yaqaw fil alamil ulawi wa sufli bahkan segala yang terjadi di alam yang ke, di alam yang tinggi ataupun yang bawah min ihya'in wa imatatin wa sihhatin wa maradin apakah dalam bentuk meng, apa hidupnya yang mati ataupun mati yang um, yang hidup ataukah dalam bentuk kesehatan ataupun penyakit Wafakrin wakaniin watuli umrin wak waktu sarihi. Apakah dalam bentuk ke ke kemiskinan ataupun kekayaan, panjang umur atau pendek umur? Wanuzulil ajali wawaktihi wamakanihi wasababihi. Dan juga tentang terjadinya nuzul terjadinya beristiwa ajal. Akhir daripada umur, waktu kematian datang, tempat kematiannya di mana, sebab kematian apa, semua sudah tertulis dalam lauhil mahfud, di dalam takdir Allah. Wasyqawatin wasyadatin waraqain washiddatin wa asrin wajirin apakah kebahagiaan atau apakah ke apakah celaka atau bahagianya seorang ataukah rezeki kesenangan wasyiddah dan kesengsaraan wa usrin wa yusrin apakah kesulitan ataukah kemudahan hidup Wa wa imanin Apakah sikap kufur ataukah sikap iman Khairin wa syarrin Dan apakah kebaikan ataukah kejelekan Kullu zalika bitaqdirillahi al-azali Semua itu terjadi dengan takdir Allah Yang azali Yang tidak berpermulaan Jadi Berita Ditulisnya takdir 50 ribu tahun sebelum terjadinya langit dan bumi ha? Itu bukan tentang ditentukannya tetapi ditulisnya takdir Ketentuannya azali Tidak berpermulaan sama sekali Ya Allazi satru satarahu al-qalamu yang telah ditulis oleh al-qalam allazi khalaqahu Allah wa amarah ayaktuba maqadir kulli shay yang Allah ciptakan kolam itu dan Allah perintahkan ia untuk menulis segala takdir ila antakum as sampai terjadinya hari kiamat fama amara minal umuri aw hadatha fama amara minal umuri aw hadatha minal ahdathi maka tidak ada satu perkara pun dari perkara-perkara tidak ada satu kejadian pun dari segala kejadian illa waqad jarabihi al-qalamu fi tilka saati kecuali pasti telah ditulis oleh kolam itu di waktu itu, ilah tiada mesyah ah sampai segala kejadian ketika datangnya hari kiamat. Walayal zimu minzalika ayat takilal ibadu alama kata, dan tidaklah mengharuskan dengan keimanan kepada takdir yang demikian ini, tidaklah mengharuskan seorang hamba yataqil menyandarkan diri kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah wa yatrukul dan kemudian meninggalkan amal tidak demikian fadzalika ajzun wanhirafun an tawjihatil qur'anil karim wa wasiyatir rasulish shadiqil amin maka siapa yang bertindak demikian Yaitu hanya menyandarkan kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah saja ha? Tidak beramal, meninggalkan amal Itu berarti Ajzun, kelemahan Dan Inhiraf, penyimpangan Dari taujihatil Quran Dari segala bimbingan Al-Quran Al-Karim dan dari segala bimbingan wasiat Rasul Siddiqul Amin yaitu Muhammad sallallahi walihi wasallam. Ha? Fala budda idzan minal jiddi wal ijtihadi. Oleh karena itu tidak boleh tidak harus adanya al-jidd kesungguhan wal ijtihad dan semangat Fikti sabil hasana untuk mengupayakan kebaikan-kebaikan, watarkis -kebaikan, syi'at dan meninggalkan kejelekan-kejelekan. Fa'in -kejelekan. nadzalkamu jibun liridohar bil ardi was samawati, karena dengan upaya yang sungguh-sungguh itu mengakibatkan keridoan Rabbil bil was samawati, keridoan Allah. Yang pemilik bumi dan langit yang tuju wasabahin matin lidukulil jannah dan amalan-amalan dan upaya yang demikian itu merupakan sebab yang kuat matin kuat untuk masuk ke surga. Watabuwaaumanazilahalaliatilbahiyat dan menjadi sebab yang kuat untuk menempati tempat-tempat yang tinggi di surga itu dan yang menyenangkan. Hah? Jadi di dalam Islam itu kita disuruh beriman kepada al-qada wal qadar dan disuruh kita beriman dan taat kepada asyari'ah. Sikap kita kepada Al-Qawbah Wal-Qadar ialah At-Tasdik. Membenarkan bahawa semua kejadian yang kecil sampai yang besar, semuanya ditakdirkan oleh Allah. Sikap kita terhadap berita yang demikian ialah At-Tasdik. Membenarkan. Ya. Adapun sikap kita kepada berita adanya syariat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW Sikap kita ialah ah, Membenarkan syariat itu dan mentaatinya Jangan keliru Jangan mentaati Al-Qadok wal-Qadar Sebab enggak ada ketaatan dalam perkara Al-Qadok wal-Qadar Ya Mau tidak mau ya seperti itu Kita diberitahu Bukan untuk kita mentaatinya Tapi untuk apa? Mengimaninya Begitu Sedangkan syariah Kita wajib men mengimaninya Dan mentaatinya Maka kalau kita di Ditanya lo bagaimana Tentang kejadian apa yang terjadi ini Apakah Kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi Adalah memang ditakdirkan oleh Allah Jawabannya iya Kita beriman itu Bahwa segala kemaksiatan itu terjadi Memang tidak mungkin terjadi Kecuali dengan ditakdirkan oleh Allah Ha? sebagaimana juga ketaatan-ketaatan tidak mungkin terjadi kecuali ditakdirkan oleh Allah. Kalau ditanya dengan pertanyaan berikutnya, "Lah kenapa? Kok kok kamu membenci kemaksiatan dan mencintai ketaatan?" Jawabannya karena diperintah oleh syariat. Dalam rangka taat kepada syariat, maka kita membenci kemaksiatan walaupun kita yakini itu terjadi dengan takdir Allah tetapi kita diwajibkan oleh Allah untuk membencinya dan mencintai ketaatan walaupun kita yakini bahwa itu terjadi karena ditakdirkan oleh Allah karena syariat memerintahkan kita demikian kalau ditanya lagi apakah semua Kejadian dan tingkah laku kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Jawabannya, ya kita beriman demikian. Kalau ditanya lagi lah untuk apa uh, kau masih berusaha? Kalau sudah yakin bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, jawabannya apa? Kita berusaha karena diperintah oleh Syariah. Dalam rangka ketaatan kita kepada syariah Maka kita berusaha Sehingga Kalau kita berusaha karena diperintah oleh syariah Disertai dengan keyakinan bahwa kita bisa berusaha pun karena ditakdirkan oleh Allah Maka kalau kita berhasil Kita tidak menepuk dada Ah, kita yakin alhamdulillah Allah menakdirkan aku berhasil mencapai kebaikan ini syukur kepada Allah lahaula walakuwata illa bila tidak ada daya upaya tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah ah kalau gagal kita mengatakan inna wa inna ilaihi rajiun, ya, bahwa memang kita ini milik Allah. Tentu kita kembali kepadanya. Pasti ada hikmahnya di balik ketentuan Allah untuk saya gagal. Karena Allah tidak menakdirkan segala kejadian, segala sesuatu yang terjadi kecuali dengan kesempurnaan hikmahnya dan kesempurnaan keadilannya. Begitu. Ya. Maka jelas dengan demikian ya akhwana bahwa seorang mukmin harus beriman kepada al-qada wal qadar yang di sini memberitakan bahwa segala kejadian sekecil-kecilnya dan sebesar-besarnya memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan harus pula beriman dan taat kepada syariat Allah Orang-orang Qadariah menolak untuk beriman pada takdir Mengapa? Karena mereka hanya mau beriman kepada syariat Tapi tidak mau beriman kepada Al-Qadar Begitu Sehingga mereka mengatakan takdir itu tidak ada yang ada ialah hasil usaha kita sendiri Sombong mereka Orang-orang ha? Jabriyah Mereka hanya beriman kepada Al-Qadu Awal Qadar Dan tidak mau beriman kepada syariah Sehingga mereka mengatakan Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Maka berarti semuanya baik Dan berarti yang ada ini Hanyalah perbuatan Allah Bukan perbuatan makhluk jadi orang berzina itu adalah perbuatan Allah. Jadi tidak boleh dicelak. Mencelak orang berzina berarti mencela perbuatan Allah katanya. Ha? Wal'iyatubillah. Subhanallah amma yasifun mahasisya Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ha? Mereka mengatakan sudah tidak ada lagi keharusan Syariah untuk tunduk pada syariah Sebab semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Jadi semuanya taat Tidak ada yang maksiat, tidak ada yang kafir Semuanya taat menjalankan takdir Allah Kenapa kok mereka mempunyai pemahaman yang sesat seperti ini? Karena ingkar kepada syariah Jadi Memahami Al-Qadha wal-Qadhar itu bukan dengan logika Tetapi dengan nas-nas dalil-dalil syari yang tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Sebab perkara Al-Qadha wal-Qadhar ini perkara Perkara gaib, gaibiyat Ya, amat bahaya kalau kita menafsirkannya dengan semau kita Nah, ya ha? ilahuna ada pertanyaan kata penanya ustad bagaimana hukumnya ketika saya masuk ke masjid tetapi harus melewati di depannya soh wanita yang tidak diberi hijab iya lewati saja tidak mengapa ya eh? Karena melewati sholat ketika dalam keadaan dilangsungkannya sholat jamaah itu Tidak merusak eh, amalan sholat tersebut Barakallahu fi nah, Kata penanya apa illat diharamkannya riba fadl Riba fadl itu yaitu riba yang terjadi karena kelebihan di dalam perjanjian jual beli. Hutang piutang, bukan jual beli hutang piutang. Dalam perjanjian hutang piutang. Ke, kelebihan itu dimasukkan dalam perjanjian tersebut. Elat hukumnya di situ disebutkan ialah adanya uh, pengambilan hak dari masing-masingnya yang bukan haknya yaitu hak orang lain bahwa hak seorang yang berutang yang memberi apa, hutang haknya ialah sebatas apa yang dia hutangkan itu lebih dari batasan uh, hutang yang dia hutangkan itu itu bukan haknya dia lagi berarti dia mengambil hak yang bukan milik dia tapi hak orang lain dan itu haram adalah perbuatan kedualiman. Ya. Lo kalau yang diambil itu rela, walaupun rela, yang demikian itu tetap dilarang. Ya. Kata penanya bolehkah menggunakan fasilitas bank konvensional, misalnya transfer uang? Iya, hal ini sudah diterangkan oleh para Uh, Imah Seperti Al-Imam Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah uh, Dan uh, Syekh Muhammad Salih Al-Utaymin Rahimahullah ya, Bahwa ketika Kita tidak ada pilihan lain Kecuali harus Menggunakan Fasilitas bank konvensional Yang tentunya adalah bank ribawi maka kita menggunakannya dengan catatan boleh menggunakannya dengan catatan tidak boleh mengambil ribaknya atau yang diistilahkan bunganya dan bunganya kalau mau diambil ya disalurkan kepada kepentingan umum dan bukan bernilai sodakoh Begitu Itu yang dibimbing Tetapi kalau ada alternatif Tentu Kita uh, Dilarang menggunakan uh, Fasilitas bank konvensional Yang jelas-jelas ribawi itu uh, Sementara kalau belum ada apa Alternatif ia ya, memakai yang ada tetapi dengan catatan harus menghindarkan diri dari bunga bank tersebut Kata penanya pendapatan negara kita saat ini sebagian berasal dari yang haram Apakah boleh ikut menikmati fasilitas dari negara Kalau fasilitas itu adalah perkara yang, yang memang halal, fasilitas-fasilitas umum yang halal apakah itu terminal, ataukah jalan aspal dan sebagainya itu fasilitas-fasilitas yang halal maka tentu boleh menggunakannya Hah? karena memang penghasilan negara bukan hanya dari perkara yang haram Jangankan negara Rasulullah SAW Berhubungan dengan orang Yahudi Individu-individu Yahudi Yang mereka Juga terkenal Di salah satu sumber penghasilan mereka Ialah dari yang haram Yaitu apa? Ngerenten ya Rentenir mereka Yahudi itu Rasulullah meminjam apa tepung dengan menggantikan apa itu namanya baju besi beliau ya itu dilakukan berarti ada muamalah dengan orang-orang Yahudi itu yang padahal mereka mempunyai salah satu uh, penghasilan yang bukan dari yang halal nah. <tuh> jadi boleh menggunakan apalagi kalau apa? negara ya tentu lebih boleh lagi ya kata penanya bagaimana hukumnya tak pada orang non islam tidak boleh ya kita bersyukur dengan kematian orang kafir yang berarti mengurangi komunitas kafir ya lumayan berkurang sekian sekian kan begitu kalau orang Islam yang mati kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun tapi kalau orang kafir yang mati, kita katakan alhamdulillah, latihan yang menyerde, alhamdulillah yang telah menyelamatkan kita dari kejahatan dia. Jadi bukan innalillah tapi bersyukur alhamdulillah. Kalau bisa mati semuanya, jadi tidak ada takziah kepada uh, apa orang kafir. Kata penanya apa ada tuntunannya bila kita berziarah kubur mencopot sepatu atau sendal? Ya, adalah dituntunkan oleh sunnah Nabi. Kalau kita berziarah kubur itu melepas alas kaki kita dan kita berziarah kubur dengan menutup aurat, ya. Ha, itu memang jelas dalam sunnah sahihah menuntunkan demikian. Kata penanya bagaimana kita mengetahui kalau musibah itu sebagai ujian atau adab atau peringatan? Ha, kita me meyakini bahwa musibah itu tiga-tiganya ujian bagi orang mukmin dan sebagai adab, balasan terhadap perbuatan dosa kita ya dan sekaligus peringatan kalau kita tidak sabar dengan ujian itu ya akhirnya Nah, musibah itu hanya semata-mata sebagai azab, malah petaka. Tapi kalau kita dengan musibah itu terus tersentak, menyadari kelemahan diri, kekurangan diri, di situ kita meyakini yang demikian adalah peringatan. Hmm. Kata penanya bagaimana hukumnya menghadiri yasinan seribu hari orang mati? Tapi saya berniat untuk bermasyarakat dengan warga setempat biar kenal, bukan niat untuk yasinan. Al khoayatulah tubarirul wasila. Tujuan tidaklah menghalalkan cara Ya, anda bertujuan baik, tapi cara anda salah, maka tetap salah menghadiri acara beda seperti itu adalah salah Hah? apakah seratus harinya seribu harinya orang mati semua itu salah dan itu perbuatan beda ya? maka walaupun niatnya untuk apa untuk supaya kenal dengan masyarakat Atau bergaul Ya tetap saja haram caranya hmm, Supaya bergaul dengan masyarakat Sholat jama'ah 5 waktu di masjid Yang masyarakat Menunaikan sholat padanya Hah? Itu jelas Tuntunannya Ada kenapa kok harus Selamatan 100 hari Baca yasinan dan sebagainya Nah yang jelas-jelas wajib diwajibkan kepada seorang pria muslim yaitu sholat lima waktu di masjid ya, itu jelas-jelas akan mengantarkan kita untuk dekat dengan masyarakat kalau ada kematian seorang muslim takziah membantu mengurus jenazah itu nah, itu juga jelas-jelas tuntunan yang akan mengantarkan kita untuk kenal dengan masyarakat. Kenapa kak? Kok harus dengan berkara bid'ah itu? Ya ya. Jadi kita dilarang untuk menghadiri acara bid'ah itu, walaupun dengan tujuan yang baik. Ha, bagaimana kalau kita diundang makan ulang tahun yang katanya persahabatan dan silaturahmi? Allah mustahann. Ya, ulang tahun itu sendiri kita juga tidak jelas apakah yang demikian ini dituntunkan atau dicontohkan oleh Nabi dan para salafus soleh Atau tidak, ini kita tidak jelas Kemudian kita mau nyerempet-nyerempet bahaya Ya jangan, hati-hati ya Di dalam Islam itu ada sikap namanya al-warak Sikap al-wara itu kehati-hatian Al-itika'ani syubuhan Menjaga diri dari perkara syubhan Yaitu kita tidak beramal kecuali dengan kepastian ilmiah Yang masih uh, membimbangkan itu jangan kita uh, bermain api padanya Allahahu a'lamu bil sabab. Ila huna, kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.